Sat, Masya Allah Anak yang lagi rame sekarang Ustaz dibicarakan di, di media sosial Seperti Facebook dan sebagainya Itu uh, tentang Bahkan Terjadi perdebatan Antara yang pro bumi itu Bulat, data oh, iya, bumi, bulat. Iya, ya, ya. Seperti kita lihat Ustaz Ini se seolah-olah data, data, data ya. seperti, seperti itu Dan kemudian menjadi viral Menjadi rame sekali Seakan-akan gak ada hal yang yang lain yang dibicarakan gitu Sebenarnya seperti fenomena fenomena seperti itu Kayak gimana Ustaz ya kalau kita mau <tuh> Ya fikum pembicaraan seperti itu Ya saya juga pernah ditanyakan beberapa hal tentang masalah itu Ya pertama dalam Islam Hal-hal seperti ini Bukannya tidak perlu dibahas Tapi apakah kita sudah menguasai hal-hal yang lebih penting tentang masalah ibadah kita, masalah iman kita, masalah ketakwaan kita kepada Allah Sampai kita perlu membahas dengan berdalam-dalam masalah ini Itu yang jadi pembahasan pertama Di dalam Al-Quran kita ketahui Perkara-perkara yang tidak begitu dibutuhkan Untuk keimanan kita, itu dilarang ditanyakan Sampai pun ada hal-hal yang belum terjadi Belum kita butuhkan, nanti ketika butuhkan baru kita bertanya Baru kita membahasnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Ya ayuhan ladina amanula tasalu'an asya ain tu bedalakum tasukoh. Wai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang perkara-perkara yang kalau ditampakkan menyulitkan bagimu. Ini ya, enggak boleh seperti ini. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih ini termasuk penyebab binasanya umat-umat yang terdahulu. Rasulullah saw bersabda: Inna mahalakamankah nukablaqum kathrotu masa ilhim waktilafum ala anbiya'ihim yang menjadi sebab umat-umat sebelum kalian binasa terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu yang tidak dibutuhkan saat itu atau mereka selalu menyelisih perintah nabinya dalam hadis riwayat imam muslim yang lainnya rasulullah s.a.w. waktu menyebutkan wa yaku rahulakum thalathan Allah membenci dari kalian tiga perkara di antaranya adalah kathratus sual terlalu banyak mempermasalahkan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam iman anda ketika ingin membahas, misalnya tadi masalah contoh, bumi itu bulat atau bumi itu hamparan, ya karena ada sebagian yang memahami kata-kata dalam Al-Quran, mihada, ya, kami bentangkan bumi itu. Ada yang memahaminya bahwa bumi itu dataran semua, daratan semua. Terhampar semua. Para ulama lain mengatakan tidak, bumi itu bulat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Ta'ala, Dikuatkan oleh Sya'aril Bani rahimah dan para ulama yang lainnya mengatakan bumi itu bulat, <tuh> ya dan tidak pertentangan antara kenyataan bumi itu terhampar dengan bulatnya bumi. Kenapa? Ini hanya bertentangan kalau sesuatu itu kecil, kalau sesuatu itu lebar besar seperti saat ini kita lihat tidak pertentangan. Alangkah lihal, ya yang jelas perkara-perkara seperti ini selama itu ada perselisihan di kalangan para ulama dalam memahaminya, kemudian toh juga itu tidak mempengaruhi iman kita, ya. Apakah dengan kenyataan bumi itu bulat, menjadikan Anda misalnya tidak bisa menghadap kiblat, kan tidak. Menjadikan Anda tidak bisa khusyuk beribadah, kan tidak. Menjadikan Anda tidak bisa mengenal Allah SWT, kan tidak. Al-Quran menjelaskan semua dengan rinci, cara mengenal Allah meningkatkan iman. Tentu hal-hal ini lebih pantas untuk kita bahas dan kita kaji. Ya ini, sekarang coba kita tanyakan sama mereka-mereka mereka yang membahas masalah ini. Tentang perkara sholat saja apa itu rukun-rukun sholat syarat-syarat sahnya sholat sunnah-sunnah dalam sholat mungkin banyak yang belum bisa merincinya bahkan masalah wudhu misalnya ya ini kenapa terlalu jauh pembahasannya tentang masalah ini sama dengan misalnya pembahasan masalah keberadaan apa ini makhluk UFO dari makhluk alien. asing alien dari, dari planet lain <tuh> ini cuma kalau seandainya pun ada manfaatnya untuk kita apa? Apakah ada nabi dari planet lain? Maksudnya begitu? <tuh> Atau ada pengaruhnya dalam membawa sesuatu yang baru dalam agama kita? Kan tidak ada pengaruhnya. Ya ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan agama kita cukup semua kebutuhan kita dalam upaya memuliakan diri kita, menyelamatkan diri kita dunia akhir sudah ada pada agama kita. Itu yang harusnya kita perjadikan perhatian sebagai orang-orang yang ingin mencari kebaikan. Para kawan. Ada kalanya juga, Sir. Iya ketika dia membahas masalah seperti itu kemudian dia menghubungkan dengan Al-Qur'an, itu dikerak-keratkan ayat-ayatnya. <tuh> <tuh> ini dalilnya ini untuk ini pembenaran <tuh> dan sebagainya. Itu itu lebih parah lagi hukumnya seperti itu. Iya. Ini. <tuh> ini terjadi, kadang-kadang ada orang-orang yang memaksa-maksakan. Misalnya ada peristiwa yang terjadi di hari kiamat, dikatakan ini terjadinya sekarang. Padahal para ulama ahli tafsir menafsirkan ini kejadiannya pada hari kiamat. Ya yani seperti <tuh> apa? Bukit-bukit yang berjalan, misalnya yang bergerak, itu kan pada hari kiamat. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Ada bahkan sebagian orang yang menghukumi Al-Quran dengan penemuan orang-orang kafir, misalnya. Tentu di antara penemuan itu ada yang benar. Tapi apakah kita pastikan semua mereka itu punya niat baik? Atau mungkin di antara mereka ada yang punya keinginan membuat kita ragu terhadap Al-Quran kita, misalnya? kan mereka tidak bisa jadikan sebagai sandaran kepercayaan. Kemudian hasil penelitian manusia kan terbatas Sesuai dengan iya, pengetahuan mereka. mereka. Iya tidak bisa jadikan sebagai standar menilai kebenaran. Begitu para kalaufikum. Jadi nasihatnya saya Hasan kita menggunakan waktu kita untuk hal -hal yang... iya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya jadi gejala-gejala alam atau penemuan-penemuan di alam semesta atau kejanggian teknologi itu kan bermanfaat. Ketika seorang yang menyikapinya itu dengan iman yang benar Coba lihatlah Tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai Simbol dari Pengetahuan, kejeniusan Teknologi canggih Apakah kebanyakan mereka beriman atau tidak? Tidak beriman kebanyakan Siapa itu Noya? Einstein atau siapa? Apakah dia beriman? Kan tidak Jadi yani kalau seandainya Penemuan atau kemajuan Kecanggihan, kejerniusan Berpikir itu menjadi sebab Iman orang itu kuat. Pasti mereka ini sudah menjadi orang-orang yang soleh. Karena mereka melihat bukti nyata. Tetapi ketika mereka tidak belajar landasan iman awalnya, hal itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini nasihat bagi kita semua. hendaknya kita memperbaiki iman kita kepada Allah. Baru yang ada di alam semesta ini akan dimudahkan untuk kita mengambil manfaat darinya. Barakallah fikum. Bisa kenal saya rasa. Barakallah fikum.